Mitra bisnis dalam serial tulisan di koran internet yang bertajuk Platform Presiden 2009, Kwi Kiyangi menyarankan agar Presiden terpilih dalam pemilu 2009 merombak jajaran pemerintahan agar lebih bersih dari KKN, efisien, dan terintegrasi satu sama lain. Menurut Kwi Kiyangi, langkah perombakan di tubuh pemerintahan harus dilakukan mulai dari pemberantasan KKN secara menyeluruh, serta melakukan rekrutmen atas putra-putra terbaik bangsa untuk duduk di jajaran pemerintahan. Untuk membahas wacana ini, segera kita akan temui Quick Kian Gi. Pak Quick, saat ini berkembang pula pertanyaan, lebih baik figur dari parpol atau non-parpol yang duduk di jabatan penting. Nah, apa pendapat Bapak? Saya melihatnya begini, pokoknya orang itu qualified atau tidak. Tapi, kalau ada dua orang yang sama-sama qualified-nya, saya cenderung memilih orang parpol oleh karena orang parpol itu memang partai politik itu kan organisasi yang dibentuk untuk ikut serta dalam penyelenggaraan negara dia memang dedikasinya memang ikut serta dalam penyelenggaraan negara dan untuk untuk jabatan menteri itu penting pilihan jalan hidupnya itu penting karena itu pada dasarnya sudah mengandung dedikasi gitu kan ini teoritis murni ya tapi sekarang ini partai pulih kan sudah dikotori oleh orang-orang yang semacam-macam. Makanya dalam hal ini mesti memilihnya itu pokoknya sudah lah. Jangan terlambat diperhatikan dari partai mana tetapi dia ngerti persoalan atau tidak. Tapi Pak Quick saat ini kan kabinet presiden kita ini didominasi oleh figur parpol Pak. Tapi e, cenderung kurang kompak ya Pak. Loh begini ya. Yang duduk di dalam kabinet itu kan banyak parpol. Pertimbangan presiden apa? kan jelas kan pertimbangannya kalau dia memasukkan menteri-menteri dari partai-partai politik ini ini ini ini dihitung mendapat dukungan di dalam DPR gitu. Nah sekarang ada satu partai yang diberikan dua menteri gitu kan. Dua menteri ini tidak pernah bicara dengan menteri-menteri yang lain. Platformnya keseluruhan kabinet itu apa? Apakah platform dari keseluruhan kabinet itu sudah dibicarakan di kalangan pimpinan partai sekarang yang saya bicara? Menteri itu menurut kepada presiden apa menurut kepada partai politiknya? Kalau parlementer menurut pada partai politiknya oleh karena itu yang membentuk pemerintah partai politik itu berunding lama sekali tentang platform sampai kata sepakat. Tapi kalau sistemnya presidensial, dia ya presiden yang bertanggung jawab kok. Dia yang tidak peduli partai apa tidak partai. Presiden berhadapan dengan Dpr. Ya itulah maksudnya, sistemnya dimaksudkan untuk itu supaya terjadi check and balances yang tidak kampungan, yang betul-betul berdasarkan argumentasi yang mendalam. Nah ini kan tidak, menyusunnya kabinet saja asal dihitung gitu, jumlahnya jumlahnya dukungan dihitung. Ya nggak mungkin, itulah sebabnya ada ada satu menteri yang gini, ada menteri lain ngomongnya lain gitu kan. Demikian Kwi Kiangi, saya Dinda Natasha.